Assalamualaikum Saudara-saudara, berita malam edisi hari ini Kamis 4 Januari 2018 dibacakan Ardian Syah. Dua kampung di Kembang Tanjung diterjang pasang purnama. Bupati Bireun serahkan bantuan untuk korban puting beliung. Kemenag Pidjaya salurkan dana bantuan masjid 2 miliar. Rupiah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom SRAMBIFM rita malam ini juga bisa anda dengkan di radio Lower 94,6 FM Aji Tenggara, Radio City 94,4 FM Loks dan Radio Amanda 104 FM Takengon. inilah dan laporan selengkapnya dari FM. Zdarlun, Gampung Pasilo dan Jemerang Kecamatan Kembang Tanjung Pidi, terendam Banjirop atau Pasang Purnama. Sejauh ini belum ada warga yang mengungsi. Sekretaris Gampung Jemrang, Saiful Safari, mengatakan, sejak November dan Desember, Pasang Purnama sudah dua kali menerjang Gampung Jemerang dan Pasilo. Memasuki bulan Januari 2018, Pasang Purnama kembali menghantam dua kampung tersebut. Beberapa rumah penduduk rusak akibat diterjang gelombang air. Air juga merendam badan jalan desa. Saiful berharap PMK PD segera melakukan survei ke lokasi guna melihat dampak kerusakan yang disebabkan gelombang pasang purnama. Jika tidak segera ditangani dengan serius, maka dampak pasang purnama akan lebih parah. Anggota DPRK PD Samsul Sulbahri mengatakan PMK PD harus segera mencari solusi guna mengatasi pasang purnama yang menjadi langganan dua desa di Kembang Tanjung. Darlun Bupati Biren yang diwakili Wakil Bupati Muzakar Agani mengantar dan menyerahkan bantuan untuk korban angin puting beliung di Tano Ano, Kecamatan Jangka. Bantuan yang diserahkan berupa Seng dan berbagai material lain. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada para korban. Kala BPBD Biren M. Nasir mengatakan bantuan yang diserahkan berupa papan dan kayu berbagai ukuran, atap rumbia, seng, tepas, paku, dan lainnya dengan total nilai Rp280 juta lebih. Dana bantuan ini bersumber dari dana postak terduga PMK Biren tahun 2017. Untuk diketahui sudarlun, ruko yang rusak berat dan ringan akibat puting beliung di jangka pada 6 Desember lalu berjumlah 22 unit. Dan di Kecamatan Pesangan, Gampung, PuU 1 unit. Kemudian di pondok atau dapur memasak garam rusak berat dan ringan di daerah jangka 67 unit, di Tano ano 45 unit, Alubi 13 unit, Tanjungan dan Alubuya masing-masing 9 unit. Sudarlun kantor Kementerian Agama Pidijaya hari ini menyalurkan dana bantuan sebesar 2 miliar rupiah untuk 14 masjid yang hancur pasca bencana gempa 7 Desember 2016 lalu. Dana tersebut bersumber dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Penyaluran dana bantuan secara simbolis dilakukan Wakil Bupati Pidijaya Said Mulyadi bersama Kepala Kantor Kemenang Pidijaya Dr. Elias Muhammad. Kepala kan Kemenak Pilijaya Dr. Andes Ilyas Muhammad mengatakan, sejak bencana gempa Pijay satu tahun lalu, pihaknya telah mengusulkan dana bantuan rehab bagi tempat ibadah yang rusak di sejumlah kecamatan. Pihak Kemenak menyetujui alokasi dana Rp 2 miliar rupiah untuk ditampung dalam perbaikan sarana ibadah. Adapun nilai bantuan ini untuk masing-masing masjid berdasarkan tingkat kerusakan. Dari total dana bantuan Rp 2 miliar rupiah, ada masjid yang mendapatkan 50 hingga 850 juta rupiah. Sudarlun seorang suami di Medan Sumatera Utara tewas setelah terlibat keributan dengan istrinya. Korban merenggang nyawa dengan luka tusukan di bagian paha. Korban Hendra, 36 tahun, mengalami pendarahan serius di bagian paha setelah ditusuk pisau oleh istrinya sendiri, Haji Jha, 32 tahun, Kamis pagi. Keributan terjadi di kediaman mereka Jalan Sekata Gang Pelamboyan Medan Barat, Kota Medan. Kapol Segmedan Barat Kompol Revinur Velani mengatakan dua saksi telah diperiksa polisi menerangkan kalau pasangan suami istri ini sudah terlibat pertengkaran sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Tidak diketahui pemicu keributan. Selang dua jam kemudian Hendra terlihat keluar rumah sembari memegangi paha kirinya yang berlumuran darah. Luka parah yang menyebabkan pendarahan hebat membuat kondisi korban terus melemah. Belum sempat mendapatkan penanganan intensif korban meninggal dunia. Jasar korban pun kemudian dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara Medan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evan. Seularun supply air bersih dari PDAM Tirta Naga Tepatuan ke Kompleks Perumnas Samadua Desa Arafah Kecamatan Samadua Aceh Selatan sudah dua pekan putus total. Warga terpaksa menguras tenaga mengangkut air untuk kebutuhan sehari-hari dari tetangga yang memiliki sumur. Mawaddah warga Prumnas 2 mengaku kecewa dengan pelayanan PDAM Tirtanaga karena sudah dua pekan suplai air terhenti dan tidak dilanjut. Ia berharap Pemkap Aceh Selatan bisa segera membenahi manajemen PDAM Tirtanaga. Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah pelanggan lainnya dan mereka mengaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa harus mengangkut dari sumur tetangga yang jaraknya ratusan meter terkait persoalan iniramambi FM belum berhasil memintai konfirmasi PGJ Di direktur PDMm Ti Tanaga Tapat Tuancurmaisara saat dihubungi berkali-kali yang bersangkutan tidak mengangkat telepon selulernya Suderlu lanta jembatan handle di Desari mau Gunung Merria Acehingkil russa parah sebagian lanta yang terbuat dari plat baja bengkok serta terlepas dari posisinya pantauan di lapangan lanta jembatan bengkok ke bagian bawah sekitar 30 senti. Lantai lain jembatan sepanjang 150 meter ikut terlepas. Kondisi ini membuat kendaraan sulit melintas. Ada tiga lembar lantai jembatan plat baja yang telah bengkok ke bawah. Sementara yang terlepas dari dudukannya sebanyak dua lembar. Kendaraan pun harus bergantian melintas jembatan yang keberadaannya sangat vital tersebut. Sejauh ini tidak ada tanda-tanda akan segera dilakukan perbaikan. Begitu juga dengan tanda peringatan bahaya tidak terlihat di sekitar jembatan. Jembatan ini merupakan satu-satunya penghubung Gunung Meriah dan Kecamatan Singkohor serta Kota Baharu yang setiap hari dilalui mobil pengangkut CPU dan tandan buah segar kelapa sawit. Sudarilun masyarakat berharap Pemko Sebul Salam mengebut pembangunan jembatan dah Kecamatan Runding agar terbebas dari rakit. Selama ini warga harus menggunakan rakit untuk menyeberang sungai akibat jembatan yang belum rampung. Dari pantauan di lapangan, puluhan warga terus mengantri demi mendapatkan jatah waktu menyeberang dengan menggunakan transportasi air alias rakit. Antrian panjang ini akan semakin membeludak pada saat Sabtu lantaran merupakan pasar mingguan atau pasar pekan di runding. Pada hari tersebut, aktivitas warga sangat tinggi sehingga mereka mulai mengantri dari pukul 07.00 hingga pukul 19.00 menjelang malam. Salman salah seorang warga mengaku jembatan dah bukan sekedar penghubung desa setempat namun juga menjadi akses vital bagi ribuan warga lainnya termasuk kecamatan Sultan Daulat. Warga berharap pembangunan jembatan yang dikerjakan sejak 3 tahun silam segera rampung sehingga bisa dimanfaatkan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permakian Berita Malam edisi Kamis 4 Januari 2018.